Jadi baik dia ditulis dengan bentuk huruf alif atau baik dia ditulis dengan bentuk huruf ya hukumnya sama seperti ozma mustasfa mustafa ila akhirihi ini alif uta'nis maksurah Jangan diingat poin di sini ya. Jadi diantara tanda suatu kata itu dihukumi muannas ketika suatu kata itu diakhiri dengan alif mutakniz maksurah. Alif yang ditambahkan pada sebuah kata pada akhir sebuah kata yang fungsinya nanti menjadikan sebuah kata itu dihukumi muannas. Karena tidak semua isim, ketika berbentuk isim maksur, dia dihukumi mu'annas, enggak. Harus alif yang ditambahkan pada dirinya itu adalah alif yang menunjukkan makna mu'annas. Karena kita punya contoh seperti al-fatah. Itu diakhiri juga dengan alif. Masuk dalam kategori maksur. Tapi al-fatah tidak dihukumi mu'annas. Baik. Nah, di sini di takkit sama beliau tadi adalah alif mutakniz maksurah. <tuh> Point yang perlu dilihat di sini. Alif Takniz Maksuroh itu nanti ada dua poinnya, ada yang gantian Munqoliba, ada yang mazidah tambahan, ya. Jadi Alif Takniz Maksuroh itu ada dua bentuk, yang pertama dia itu gantian, yang kedua dia itu tambahan. Jadi asalnya sebuah kata itu tidak memakai alif ta'nis tapi ditambahkan. Atau dia asalnya itu gantian, asalnya dia itu bukan memakai alif. Asalnya itu memakai waw atau memakai ya. Kemudian waw atau ya tersebut diganti menjadi alif. Paham ini? Ya. Anda buat contoh dulu. Anda gambarkan contohnya dulu. Yang contoh gantian dari waw. Seperti suha. Yang dituliskan di buku kita tadi. Sama ula. Suha sama ula. Alifnya di sini. Dapat tulis dengan huruf alif ya. Tapi dia itu adalah gantian dari waw. Bukan alif asli. Paham? Karena aslinya dia nanti di situ ketika dibuat musanna menjadi suhawani ulawani. Berarti asli dari alif tadi itu adalah waw. suhawani atau ulawani. Bang. Contoh yang kedua gantian dari ya seperti nada pakai alif maksur alif bengkong tulisannya sama fata ya sama kata fata di sini aslinya adalah gantian dari ya karena nada aslinya kalau dibuat musanna nadayani fata menjadi fatayani itu alif maksurah ya itu ada yang gantian ada yang tambahan paham? Contoh yang tambahan, contoh yang tambahan seperti kata hubla dan zikro, ya. Hubla dan zikro, hubla ditulis dengan bentuk alif, alif maksiro, alif bengkong ya, bukan alif tegak. Ditulis dengan bentuk ya hubla. Nah. Alifnya di situ itu tambahan, bukan gantian. Karena asal katanya itu adalah hablun. Ya, asalnya adalah hablun. Dzikra, alif maksurahnya di situ yang bengkok tulisan menggunakan ya, itu aslinya adalah azzikru atau zikrun. Berarti alifnya di situ adalah tambah? Tambahan. Sekarang ana ingin menambahkan tentang wazan-wazan, apabila ada sebuah kata mengikuti wazan tersebut, maka sebuah kata nanti itu dihukumi alifu ta'nis maksuroh, berarti dia dihukumi mu'annas. Pak ini, wazan, sebuah kata nanti kalau mengikuti ini, mengikuti wazan ini, maka nanti dia dihukumi sebagai alif utakniz maksuroh. Artinya sebuah kata itu dihukumi mu'an, mu'annas. Baik, karena tidak semua kata yang diakhiri dengan alif maksuroh dihukumi mu'annas enggak. Jelas? Tidak semua kata kalau berbentuk isi maksur berarti kita hukumi mu'annas. enggak semua. Taham? Sampai sebuah kata itu mengikuti wazan-wazan tertentu. Yang kalau diikuti dia dihukumi mu'annas. Wazan yang pertama. Fu'la. Seperti uzma. Ya. Fu'la. Fakfiilnya di fak fa kalimatnya di fathah, di doma, ain kalimatnya di sukun, lam kalimatnya di fathah. Kemudian ada alifnya. Ya bacanya fola. Contohnya seperti uzma kubro. Kalau ada sebuah kata mengikuti wazan ini. Maka sebuah kata itu nanti dihukumi mu'annas. Kubro, fu'la. Ini wazan untuk isim tafdil af'alu. Af'alu, mu'annasnya nanti itu fu'la. Akbaru, mu'annasnya kubro. Paham? Akbaru, mu'zakkar. Kubro itu muan, mu'annas. Berarti kalau ada setiap kata yang ikut wazan fu'la, maka sebuah kata itu kita hukumi mu'annas. Kenapa? Karena melekat padanya alifu ta'nis maksuro. Dihukumi mu'annas ini ya, kubro. Uzma. Asgaru sugro. Uzma itu muzakarnya adalah a'azamu. Mu'annasnya adalah uzma. Paham? Yang kedua, wazannya adalah fa'la. ya faala pakai alif bengkok. Fa kalimatnya di fatha, ain kalimatnya di sukun, lam kalimatnya di fatha. Contohnya seperti mauta, kemudian jarha. kemudian kotlah. Ya. Fa'la mauta. Mauta alif uta nis makshura. Berarti kata mauta dihukumi muan muannas. Paham? Ingat ya, kita sudah punya pembahasan tadi, tidak semua kata kalau berbentuk isi maksur dihukumi muannas enggak harus. Enggak harus seperti itu. Jelas ini? Tidak semua kata kalau berbentuk isim mafshur maka pasti muannas. Enggak. Nah, di antara wazan-wazan yang menunjukkan dia itu muannas, fu'la, fa'la. Ya? Seperti kasla, Laila, Salma. Ini dihukumi muan muannas. Yang berikutnya wazannya adalah fi'la, pakai alif maksuroh juga alif bengkok. Fi'la, seperti contoh zikro, pah? Fi'la zikro. atau yang berikutnya fa'ala fa'ala seperti basyaka marata basyaka marata Jadi itu wazan-wazannya ya yang memang ma'ruf gitu. Didapatkan dia sebagai wazan dari alif utak nis makshura. Sekarang poin kita. Tadi kan disebutkan sama beliau. Di buku kita dilihat ya. Sawaun aku tibats alifan, baik ditulis dengan bentuk alif am kutibat yaan atau ditulis, ditulis dengan bentuk ya. Ba'mine. Jadi baik nanti dia ditulis dengan bentuk alif atau baik nanti dia ditulis dengan bentuk ya? sekarang poin yang ingin kita bahas adalah bagaimana cara menulis alif maksuroh ya bagaimana cara menulis alif maksuroh maksudnya kapan dia ditulis dengan bentuk ya kapan dia ditulis dengan bentuk alif ya kapan ditulis dengan bentuk ya dan kapan ditulis dengan bentuk a ah, alif yang pertama ditulis Alif Maksuro ditulis dengan bentuk ya. ya. Alif Maksuro ditulis dengan menggunakan bentuk huruf ya. Apabila Alif Maksuro didahului tiga huruf atau lebih. Jadi apabila Alif Maksuro itu didahului dengan tiga huruf. Atau lebih dari tiga huruf. Paham? Maka nanti alif maksura itu ditulis dengan bentuk ya. Sama di buku kita ya. Uzma. Alif maksura didahului dengan ain, zho dan mim. Mustasfa juga seperti itu. Mustafa juga seperti itu. Lebih dari tiga huruf yang mendahuluinya. Jadi ketika mendahuluinya lebih dari tiga huruf. Maka nanti alif tersebut ditulis dengan menggunakan bentuk huruf ya. Kecuali. Ada pengecualian. Apabila. Dia didahului dengan tiga huruf. Tetapi huruf yang ketiga berbentuk huruf ya. ya. Huruf yang ketiga berbentuk huruf ya. Didahului dengan tiga huruf. Tetapi huruf yang ketiganya itu berbentuk huruf ya. Maka alif maksura ditulis dengan alif. ya, Maka alif maksura ditulis dengan bentuk huruf alif. Contohnya seperti dunia dunia dunia ditulis dengan bentuk alif tegak meskipun alif maksurah di sini didahului dengan tiga huruf tapi huruf yang ketiganya itu berbentuk huruf ya maka penulisan alif maksurahnya nanti ditulis dengan bentuk alif tidak ditulis dengan bentuk huruf ya dunia Bukan pakai alif bengkong ya, seperti ya bukan, tapi pakai alif tegak. Bukan ditulis dengan bentuk ya, tapi ditulis dengan bentuk ya. Yang kedua. Apabila alif maksurah terletak pada huruf yang ketiga, Ya. Apabila alif maksura terletak pada huruf yang ketiga. Maksudnya. Didahulu, alif maksura didahului oleh dua huruf. Ya, Maksudnya. Alif maksura didahului oleh dua huruf. Maka alif tersebut dikembalikan kepada huruf aslinya. Ya, Anda ulangi. Apabila alif maksuro terletak pada huruf yang ketiga. Maksudnya dia didahului oleh dua huruf saja. Bukan tiga huruf. Maka alif maksuro tadi dikembalikan kepada aslinya. Kalau aslinya ya, kembalinya kepada ya dengan penulisan ya. Kalau aslinya waw, penulisannya nanti menggunakan alif. Ingat ya, anak kasih bahasanya ini. Kalau aslinya ya, alif maksuroh nanti ditulis dengan bentuk ya. Maksudnya alif bengkok. Tapi kalau aslinya waw, maka ditulis dengan bentuk alif tegak. Karena kan yang kita sudah sepakatkan kemarin Kita sebutkan bahwasanya Huruf illah itu cuma dua Kalau bukan waw Ya ya kan Adapun alif itu tetap pasti kembali kepada asli Pasti ada aslinya Ya Huruf illah itu cuma dua Bukan tiga Alif itu gak masuk pada huruf illah Nah di sini Dilihat kalau misalkan asli dari alif maksoor tadi adalah ya maka nanti alif maksoor itu ketika didahului dua huruf ditulis dengan bentuk huruf ya contohnya anak buat yang aslinya ya seperti huda fata nada ya huda ditulis dengan bentuk ya alif bengkong huda pakai alif bengkong seperti huruf ya Fata ada alif bengkongnya juga, cuman tak sama alifnya bisa bersambung ya. Kalau Hudah dal sama ya'nya tidak bisa bersambung, maka ditulis terpisah. Kemudian nada karena ketika dibuat musanna menjadi Hudayani, Fatayani, Nadayani. Aslinya berarti adalah ya. Ketika ditulis, ditulis dengan bentuk ya. Lihat Hudah. Alif maksuro didahului oleh dua huruf. Ya. Alif maksuro hanya didahului oleh dua hu huruf. Apakah langsung ditulis dengan alif tegak? Jawabannya dirinci. Kalau asli dari alif maksuro tadi adalah ya. Maka ditulis seperti ya. Huda hudayani. Fata fata yani. Paham? Dan apabila aslinya waw, maka ditulis dengan bentuk alif. Contohnya seperti suha, sofa, kemudian ula. Ya. Suha, seperti tadi alif tegak. Kemudian sofa, ula, dengan alif tegak. Karena apa? Suha di sini aslinya adalah suhawani. Sofa, sofawani, ula, ulawani. Aslinya alif di situ adalah waw. Tapi ketika ditulis, ditulis dengan bentuk alif tegak, Paham maksudnya nih? Kan kalau dia nanti didahului tiga huruf, jelas ya. Kalau Alif Maksura didahului tiga huruf, penulisannya nanti dengan bentuk? Ya. Paham nih? Uzma, Kubra, Mustafa, Mustasfa semuanya tiga huruf atau lebih kan? Ditulis dengan bentuk huruf? Ya. Kalau yang kedua... Apabila alif maksura didahului oleh dua huruf. Artinya alif maksura terletak pada huruf ketiga. Paham ini? Hanya didahului dua huruf saja. Maka alif maksura tadi dikembalikan kepada aslinya. Kalau ditulis. Paham? Kalau aslinya itu adalah ya. Maka dipulangkan ke tulisannya berbentuk huruf ya. Seperti huda, hada, yahdi. Aslinya adalah ya kan, maka ketika ditulis huda pakai berbentuk tulisan ya, bukan alif tegak. Huda pakai alif bengkok. Fata pakai alif bengkok yang seperti ya. Sudah? Hah. Kalau nanti aslinya wau, wow, paham? Aslinya wau, wow. penulisannya pakai alif tegak, nggak boleh pakai wau. Wow. Paham ini? Kalau aslinya wow, Penulisannya pakai alif tega Seperti suha sofa ula Itu aslinya Suhaun sofaun ulaun Tapi berat dalam pengucapannya ini Sehingga diganti dengan alif tega Suha ula sofa Kenapa memakai alif tega Karena jawabannya Aslinya alif maksurohnya situ adalah Wau wow. Bukan ya sampai sini difahami maksudnya sekarang kita masuk kaidah dulu ini juga termasuk kaidah dalam membaca ini ya apabila isi maksur perhatikan ini apabila isi maksur Ditanwin. Ini koedah ini. Apabila isim maksur. Ditanwin. Maka alifnya. Dibuang secara pengucapan. Alifnya. Dibuang secara pengucapan. dan tetap ada secara tulisan. Ya. Dan tetap ada secara tulisan. Apa maksudnya? Kalau isi maksur ditanwin, artinya tidak memakai alif lam ya. Jelas? Maka nanti alif yang ada pada isi maksur itu dibuang secara pengucapan. Ketika kalian ucapkan tidak boleh ada bentuk bacaan panjang di situ. Tidak boleh menunjukkan ada alif setelahnya. Tetapi secara tulisan, kalau ditulis tetap ada alifnya. Anak kasih contoh. Ro'ay tu al-fatah. Ya? Ro'ay tu al-fatah. Ini ada isi maksur ya. Al-Fatah kan isi maksur. Tapi memakai alif, alif lam. Bacanya, ro'ay tu al fata Masih terbaca, huruf terakhirnya bacaan panjang. al fata Sekarang al fata ini, kita buang alif lamnya. Anak ucapkan, ro'ay tu fatah. Secara pengucapan fatan kan Nasob sebagai maful bih ya. Ro'ay tu fatan. Secara pengucapan fatan. Paham? Itu tidak ada alif. Fatan. Langsung berhenti. Tapi secara penulisan tetap ada alifnya. Tetap ditulis fata. Tapi karena dia nakiro. Pembacaannya nanti. Cara membacanya. Ro'ay tu fatan. Ja'a fatan. Paham ini? Hudan. maknanya di dalam Quran. Hudan linnas. Ya. Bacanya hudan linnas. Bukan hudan. Tapi hudan linnas. Paham? Bacanya nanti. Fatan. Hudan. karena kadang ada kiroh dia. Tidak ada alif lamnya ya. Tapi kalau kalian pakaikan alif lam, bacanya al-huda, al-fata, terbaca panjangnya kan. Tapi kalau kalian buang alif lamnya, maka alifnya alifnya itu harus hilang secara pengucapan, tetapi secara penulisan tidak hilang. Kalian kalau baca hudan, kalau kalian tulis hudan, itu tetap harus ada alifnya setelahnya. Tapi bacanya hudan, bukan hudan. Padahal kalau ada alif lamnya bacanya al-huda, al-fata. Tapi kalau dibuang alif lamnya hudan-fatan. Secara pengucapan. Tapi secara penulisan tetap tulisannya sama gitu. Tetap pakai alif maksuro. Tetap secara tulisannya ada alif setelahnya. Fatan. Setelahnya tetap ada alif. Tapi dalam pengucapan tetap dengan seolah-olah tidak ada alif alifnya Ja'a hudan Ja'a fatan Bukan kalian baca gini, ja'a hudan ja'a fatan. Enggak. Kenapa enggak dibaca panjang? Sedangkan di situ ada alifnya karena alif lamnya disudah dibu dibuang. Ketika isim ee, apa tadi? Isim maksur dalam keadaan nakirah Ya, Ketika isi maksur dalam keadaan nakiro, maka alifnya secara pengucapan terbuang, tetapi secara tulisan tetap ah, ada. Dan jadi baca tanwin ya. Hudan, fatan, kudan, al-kuda, menjadi kudan. Nadan. apa maksudnya yang selanjutnya asalis yang ketiga alif uta'nis al mamduda alif uta'nis mamduda hiya hamza zaidatun dia itu adalah sebuah kata yang diakhiri dengan hamzah zaida. Maksudnya, Alif Ta'nis Mamduda, dia itu adalah sebuah hamzah tambahan yang melekat pada akhir sebuah isim mu'rob. Jadi ingat? Sebuah kata ketika diakhiri dengan Alif Ta'nis Mamduda, dia itu masuk dalam kategori isim mu'rob. Artinya, harokatnya masih bisa berubah-ubah. Bukan masuk kategori isim Mabni. Masih masuk kategori isim Mu'rof. Wa qablaha alifun maddun. Dan sebelum Hamzah tadi itu. Ada alif yang dibaca panjang. Alif panjang. Wa yusbikuhah harfani. Dan mendahului dia. Yaitu tadi Hamza tadi. Dua huruf. Atau mendahului alif tadi. Dua huruf. H itu kembalinya ke alif. Jadi sebelum alif itu ada dua huruf paling sedikit. Paham? Karena kalau nanti yang mendahulunya cuma satu huruf. Tidak dinamakan isi mamdud. Seperti kita buat contoh apa nih? Ma'un. Da'un. Paham? Ma'un. Isim yang diakhiri dengan Hamzah. Sebelumnya ada alif. Tapi yang mendahului alif ini cuma satu, satu huruf. Hah, syaratnya yang mendahului dia itu paling sedikit adalah dua huruf. Fa'ak saru atau lebih daripada dua huruf. Terserah. Yang penting paling sedikit yang mendahului alifnya tadi itu dua huruf. Wa yusbiku ha, harfani. Harfani sebagai failnya dari yusbiku. Damir ha sebagai maf'ul bihi itu. Fi mahali nasbin itu. Kembalinya ke alif. Faham? Dan mendahului alif tadi dua huruf sebelumnya. Ada dua huruf atau lebih. <tuh> ha kaza isim ditambah alif ditambah hamzah menjadi isim mamdud. Ingat ya. Ini masih membahas isim mamdud ya. Belum dibahas tentang alif utak nismaksuro. Paham ini? Isi mamdud. Contohnya ya. du'a'un. Du'a'un. Di sini adalah isi mamdud. Paham? Karena. Diakhiri dengan hamzah. Sebelumnya ada alif yang dibaca panjang. Kemudian ada dua huruf tambah, Tambahan sebelumnya. Ada dua huruf sebelumnya. Kemudian menjadi. Seperti contoh. Shaimun menjadi Shaimaun, Hasna menjadi Hasnau. Kalau dia Alif Utakniz Mamduda, maka dia masuk kategori isim uh, Mamnuk Minasor, Sorvi. Alif Utakniz Mamduda dan Alif Utakniz Maksuro itu masuk kategori Mamnu Minasorvi. Faham? Sehingga nanti dia tidak boleh ditan, ditanwin. Ya. Hasna'u. Fa'la'u. Kemudian Sohra'u. Ini juga masuk dengan kategori Alif Putaknis Mamduda. Sehingga kalau Alif Putaknis Mamduda, dia dinamakan sebagai Mamnu Minasar Sorfi. Dan ingat ya, koedahnya tetap secara asal. Tidak semua isim yang diakhiri dengan Hamzah, Maka pasti dihukumi mu'annas. Tidak harus. Sampai hamzahnya itu adalah alifu taknis mamduda. Kalau hamzahnya itu bukan untuk taknis. Maka dia tidak dihukumi isim mu'annas. Sama seperti tadi. Tidak semua isim yang diakhiri dengan Alif maqsura dihukumi muannas tidak. Sampai alif maqsuranya itu adalah alif ta'niz. Ya. Sampai alif maqsuranya itu adalah alif alif ta'niz. Sekarang anwa' wa hamza, anwa'u hamzatil mamdud. Jenis-jenis hamzah mamdud. Yang pertama asliyatun ada hamzah asli. Yang kedua Munqolah, ada Hamzah gantian. Yang ketiga Zaidatun litaknis. Tambahan untuk memuannaskan sebuah kata. Jadi ada Hamzah asli. Kalau nanti dia Hamzah asli, itu tidak dihukumi alifutaknis mamduda dan tidak dihukumi muannas. Yang muannas itu Hamzahnya itu adalah Hamzah tambahan litaknis. Alhamzatu al-asliyatu hiya makanat alhamzatu fihi min aslil kalimah. Dia itu adalah setiap hamzah yang ada pada asal kalimat. Jadi asal kalimatnya memang memakai hamzah. Aituqo bilu harfan min ahrufil mizan. Maksudnya hamzah tersebut nanti dapat sejajar dengan satu huruf dari huruf-huruf timbangan. Baik fa' kalimat, a'in kalimat, atau lam kalimat. Seperti badda'un wadda'un kurra'un. Walhamzatu asliyatun. Di sini hamzanya semuanya asli. Lianal hamzah tetap beka fi'ishtiqaqati al-fi'li. Karena hamzah ini tetap ada ketika fi'ir itu dipecahkan. Paham? Ketika fi'l itu dipecahkan dari fi'l madi ke fi'l mudari ke fi'l amr. Hamzanya tetap ada. Takulu bada'a yabdaw ibedak. Bada'a fi'l madi. Ada Hamzanya. Dipecah ke fi'l mudari. Yabdaw ada Hamzanya. Dipecah lagi ke fi'l amr. Ibedak tetap ada Hamzanya. Al-bada'u. Atau badi'un. Atau mabdu'un wahaqazah. Dan begitu seterusnya. Artinya... Hamzahnya di sini adalah hamzah asli. Kalau dia hamzah asli, ingat, tidak dihukumi mu'annas. Ya. Kalau ada sebuah kata diakhiri dengan hamzah asli, maka sebuah kata itu tidak dihukumi mu'annas. Seperti Mabudu'un. Mabudu'un itu muzakkar, bukan mu'annas. Meskipun ada hamzahnya. Kenapa? Karena hamzahnya di situ adalah Asli bawaan kata. Kok tahu? Karena ketika dibuat fiil mudori fiil madinya dan dipecah kepada fiil mudori dan fiil amr Hamzahnya tetap ada. Makanya dinamakan dengan Hamzah asli bawaan kata. Kemudian munqalabah. Ya, hamzah gantian. Imma antaku imma antakuna munqalab munqalibatun. Anwawin bisa jadi nanti dia tuh gantian dari waw seperti sofaun duaun wa asluhuma asal keduanya adalah sofaun namaun duaun. Liannahu liannaha min safa yasfu nama yanmu daa ya Dan diantara cara mengetahui aslinya sebuah huruf di situ nanti adalah lihat ka fiil mudhari'nya atau masdar masdarnya Ya Du'aun dari fiil daa yadau Berarti hamzah di situ aslinya adalah wa Wa'u Sofa yasfu. Berarti Hamzah di situ aslinya adalah waw. Ya, itu namanya Hamzah gantian. Paham? Bisa jadi gantian dari waw atau yang lainnya. Wa ima antaku namun kolibatan an ya'in. Atau bisa jadi nanti dia gantian dari ya. Seperti kodohun fida'un. Wa asluhuma kodohyun fidayun. li annahuma min kodoh yakodi fada yafdi wahakazah. Ya, asalnya dia itu kodo ya kodi, kodo memakai hamzah. Tapi hamzahnya itu adalah ganti, gantian dari huruf ya. Caranya tadi lihat fi'ilnya gitu. Nanti setelah lihat fi'ilnya, lihat fi'il mudorinya apa isinya. Karena untuk mengetahui aslinya sebuah huruf dari huruf illah tersebut bisa keliat ke fi'il mudorinya atau lihat di masdar, masdarnya atau ketika sebuah isim dibuat musanna. Kalau ada sebuah isyam dibuat musanna, akan terlihat aslinya itu apa. Asal isyam ketiga, Jim. Alhamdulillah, al-mazidatulitaknis Hamzah tambahan untuk memuannaskan sebuah kata. Jadi asal kata itu enggak muannas. Kemudian dikasih Hamzah tambahan, fungsinya agar sebuah kata itu menjadi muan, muannas. Dan ingat ya, dari tiga pembagian ini, yang masuk pembagian alifu maksu eh, alifu ta'nis mamduda, adalah yang dihukumi masuk dalam kategori mamnu minasorfi. Ada pun kalau nanti gantian dari waw atau ya, atau ganti, atau huruf hamzanya itu asli, maka dia tidak masuk kategori mamnu minasorfi. Yang masuk kategori mamnu minasorfi, hanya yang gantian dari eh hanya yang tambah tambahan litaknis Wahiyallati takunu ala fa'lau dia itu adalah setiap kata yang ikut wazan fa'lau jadi musonif membuat ringkas saja kalau ada sebuah kata ikut wazan fa'lau maka dia nanti adalah alif utaqnis mamduda seperti najlau hasna ubaidu safrau zarqau zahrau semuanya enggak boleh ditanwin dan kalau dia dijerakan tanda jarnya dengan, dengan fathah. Kenapa alif utaqni sememudah masuk kategori isimam, isimam, eh, masuk kategori maminun minasor, maminun minasorfi. Wanulah hidu dan perlu kita perhatikan Annal nal alifah masbuqatan bisalah sati aharufin, ya. Bahasanya Alif yang dia didahului dengan tiga huruf. Wahazil ahrufu dan huruf-huruf yang tiga ini. al almizana as-sorfiya fa'ala. Dia itu sejajar dengan timbangan soraf. Yang itu wazannya adalah fa'ala. Artinya. Hasna'u. Itu dari kata hasuna. Paham? Tiga hurufnya. Bayta'u dari fi'il bayba'do. Sofra'u dari fi'il sofaroh. Ya, dari fiil sofaro. Jadi ingat kata beliau, alif yang didahului dengan tiga huruf, tiga huruf itu semuanya asli yang dapat mengikuti timbangan sebuah fiil. Faala, faula atau fa'ila Tahu? Ah ini namanya alif uta'nis mamduda. Inilah yang masuk kategori pada mamnuq minasur minasorfi. Nah, di sini ada beberapa wazan ya. Ana sebutkan secara ringkas saja yang sering aja didapatkan gitu. Di sini kan Musonif hanya menyebutkan satu wazan ya, fa'lau saja. Di sana di kitab-kitab lain ada beberapa wazan. Kalau ada sebuah kata mengikuti wazan itu, maka dia dihukumi muannas. Masuk kategori alif ta'nis. Mamduda. Yang pertama tadi Fa'la'u Contohnya sudah jelas Fa'la'u Hasna'u Baydo'u Itu yang kedua Yang pertama Yang kedua Contohnya Wazannya adalah Fa'u La'u tidak boleh ditanuin ya. Karena Mamlu Minasorfi. fa Faulau. Contohnya seperti. As-u-ro-u. as Paham ini? Wazan yang kedua adalah. faulau. Contohnya. as -u. u Bulan as wazan yang ketiga fi'liyau hamzah terakhirnya ya fi'liyau contohnya seperti kibriyau ya fi'liyau kibriyau Contoh wazan yang ke yang keempat fu'alau. Ya. Fu'alau. Contoh khuyalau, sombong. Ya. Contohnya adalah khuyalau. Mamnu min as tidak boleh dibaca tanwin. Yang berikutnya, Af'ila'u. Af'ila'u. Seperti Arbi'au. Yang berikutnya, Af'ala'u. Kalau tadi Af'ila'u, kalau yang ini Af'ala'u. Seperti Arba'au. Kemudian berikutnya afulau. Ya, berikutnya adalah afulau. Nah, itulah di antara beberapa wazan yang bisa sering kita jumpai. Ringkasnya gini, kalau ada sebuah kata ikut wazan ini, maka sebuah kata itu dihukumi jenisnya mu'an, mu'annas. Dan masuk kategori mamnu' minas, sorfi. Tidak boleh ditanwin, dan tidak boleh dijerkan dengan kasroh. Itu hukum asalnya. Setiap kata yang mengikuti wazan-wazan yang kita sebutkan tadi, maka dia dihukumi mu'an, mu'annas. Kalau tidak mengikuti wazan itu, dia bukan isim mu'annas. Isim mamdud, tapi tidak masuk kategori mu'annas. Ya, isim mamdud, tapi tidak masuk kategori muan mu'annas. Ada pertanyaan? Kita cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta.